Bimbingan Islam Sahabat belajar Islam Di dalam Islam, di dalam dalil-dalil Al-Quran kita ketahui bersama Semua kerusakan, kerusakan yang terjadi di alam semesta ini Adalah terjadi setelah manusia melakukan perbuatan maksiat Atau berpaling dari petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW Yang diturunkan oleh Allah untuk memperbaiki keadaan manusia Syariat diturunkan untuk perbaikan, maka ketika ada orang yang melakukan berbeda dengan petunjuk syariat, pasti dia melakukan kerusakan. Seperti orang-orang munafik. Wa idza qilalahum la tufsidu fil ardi qalu inna ma nahnu muslihun. Dan jika dikatakan kepada mereka, "Janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi." Apa jawaban mereka? "Kami ini hanyalah ingin melakukan perbaikan." Semua orang mengaku ingin melakukan perbaikan. Tapi sayangnya, cara yang mereka tempuh sesuai dengan pemikiran sendiri-sendiri. Dan ini tidak akan berhasil. Karena sehebat apapun pemikiran manusia, secerdas apapun akal pikirannya, tetap terbatas. Dia paling-paling hanya bisa memperkirakan. Hanya bisa melakukan penelitian, mengambil berapa contoh saja. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dia yang menciptakan. Dia yang mengetahui keadaan makhluknya lahir dan batin Sampai yang tersembunyi dalam hatinya. Allah mengetahui semuanya. Maka pasti dia yang lebih tahu tentang keadaan mereka, cara memperbaiki hidup mereka. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Mulk. Ya Tidakkah? Zat yang menciptakan, dia yang maha mengetahui, namanya dia yang membuat, dia yang menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, menciptakan alam semesta dari tidak ada menjadi ada, pasti dia lebih tahu tentang keadaannya, dan cara perbaikannya. Bukankah Allah yang menciptakan Dia yang lebih tahu tentang keadaan makhluk ciptaannya? Wahwalalfi ful khawir dan Dia maha halus lagi maha terperinci pengetahuannya.